Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in kudir Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada malam ini Eh pada siang ini kita dipertemukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan ini amal salih untuk kita semua Ibu bapak yang Allah muliakan Saya kadang-kadang merasa iri Iri dalam arti iri tanda kutip yang positif Ada beberapa sahabat saya yang usianya Bahkan ada beberapa yang di bawah saya Itu sudah pulang lebih dulu menghadap Allah Tetapi pulangnya itu dalam keadaan yang sangat indah Yang sangat baik Yang kadang-kadang saya berpikir Saya sendiri pulang tidak tahu dalam keadaan apa Dan kita semua yang hadir di sini kan Pada akhirnya kita akan pulang menghadap Allah Tapi kan kita tidak tahu ketika kematian itu menjemput kita kita sesungguhnya dalam keadaan seperti apa. Beberapa minggu sebelum Ramadan. Saya kehilangan seorang teman. Hampir 15 tahun saya bergaul dengan dia. Dan yang istimewa. Selama saya bergaul. Tidak pernah keluar dari mulutnya. Kata-kata yang buruk tentang orang lain. Selalu yang keluar itu yang baik tentang orang lain. Dan kemarin. Dua minggu sebelum Ramadan, meninggalnya pun membuat saya sangat iri, iri tanda, posit, tanda kutip yang positif. Karena waktu saya sedang mengajar pagi-pagi setengah delapan, dia telefon saya, dia mengatakan, Pak Aang, mertua saya meninggal. Saya kenal betul dengan mertuanya Karena ibadah hajinya dengan percikan iman Saya yang membimbing Saya bilang Pak, insyaallah setelah Najar saya ke rumah Saya takziah ke sana Udah, Saya ngajar lagi Sejam kemudian Teman-teman dari kantor Nelfon ke saya Dia bilang gini Pak, sudah tahu Pak Bambang meninggal Saya bilang Kamu salah informasi Pak Bambang itu tadi nelpon saya Yang meninggal itu bukan Pak Bambangnya Tapi mertuanya Apa kata teman saya Iya dua-duanya meninggal Mertuanya meninggal Pak Bambangnya meninggal Saya sampai terhanyut, ya. Karena sejam yang lalu itu dia masih nelpon saya Akhirnya saya datang ke rumahnya Benar Bu Pak di rumah itu ada dua mayat. Satu mertuanya, satu sahabat saya. Lalu saya tanya sama istrinya, "Ibu, ini kejadiannya bagaimana?" Kata istrinya, "Mas Bambang itu meninggalnya ketika memandikan mayat mertuanya." Jadi sedang memandikan. Usianya di atas saya lima tahun Pak Bambang ini, 45. Saya perlu ceritakan karena kan ya di sini saya lihat banyak yang usianya di atas itu bahkan ya. Itu. Makanya saya kalau usianya 70 sih saya tidak akan jadikan bahan ceramah. Tidak akan. Ini karena saya lihat di sini rata-rata banyak gitu yang udah 40-an gitu ya, Ini teman saya ini, almarhum ini usianya 45. Lagi memandikan mayat. Mayat siapa? Mertuanya. Memandikan mayat. Kan mayat itu kalau udah dimandikan digotong, dipindahin ke ke kafan kan. Jadi Pak Bu cara memandikan mayat itu kain kafannya disiapkan dulu dimandikan, selesai dimandikan digotong, diangkat, disimpan di kain kafan. Begitu mayat disimpan gitu. Beliau berdiri itu seperti mau jatuh. Dipegang sama temannya, "Mas, kenapa, Mas? Aku pusing." Kata istrinya, "Udah, Ayah duduk aja tuh istirahat. Biar yang mengkafani yang lain aja." Nurut suaminya, "Ais, eh, Mas Bambang duduk." Tapi tiba-tiba kursinya nder eh tidur tidurnya tuh ngorok <tuh> <tuh> gitu itu yang membuat istrinya curiga karena apa suaminya ini bukan tipo yang kalau tidur tuh ngorok kan kalau bapak memang ngorok kan aslinya <tuh> jadi kalau bapak ngorok tuh istri nggak akan kaget emang aslinya gitu emang aslinya kan gitu kalau ini biasanya nggak pernah ngorok ngorok kan akhirnya sama istrinya dibangunin Mas, mas, mas, ngorok juga. Akhirnya dipanggillah dokter. Dokter, ada tetangganya gitu dok. Dokter. dokter tuh belum pegang, bu, pak. Baru mau jongkok, baru megang. Ngoroknya berhenti. Begitu dipegang oleh dokter. Kupil matanya dilihat, ya dokter memeriksa. Dokter mengatakan begini, bu, bapak udah gak ada. Meninggal. Jadi ketika teman-teman yang lain sibuk mengkapani, Beliau sekarang Dan apa? Luar biasa. Hari itu di rumah tersebut ada dua mayat. Mayat mertuanya dikuburkan jam 1. Dan kemudian dimandikan teman saya. Tuh. Saya hanya ingin mengatakan. Saya menganggap ini kematian yang indah. Bu, Pak. Bukankah memandikan mayat itu ibadah yang luar biasa? Kata Nabi. Siapa yang memandikan mayat? Mengkapaninya, menyolatkannya Menguburkannya Maka tidak ada imbalan bagi dia Kecuali seperti bayi yang baru lahir Dari rahim ibunya Jadi pahala memandikan mayat mengkafani, menyolatkan itu luar biasa Walaupun diantara bapak-bapak Banyak yang kalau memandikan mayat itu ngeri Udah mah gak bisa Caranya lagi ya, Itu yang paling fokus sebenarnya Ngeri lagi kali itu. Nah makanya Saya katakan saya iri, iri tanda kutip Betapa sahabat saya ini ya, Dia meninggalnya dalam keadaan yang sangat indah Terus ada saya punya mahasiswa Usianya 27 tahun Kalau ini kan 45 ya tadi nah, Yang yang 40an kan harus insap dengan riwayat ini nah, Yang di bawah 40 Saya juga punya mahasiswa saya Anak S2 28 tahun Sore saya masih diskusi dengan dia Ngurusin tesisnya Disusi Dia bawa tesis Pak doainya pak ya Saya ingin maju minggu ini Saya bilang ya sok didoake. Tapi kamu yang benar pelajari itu tesisnya Kan gitu Rabu sore Diskusi tesis dengan saya Rabu sore Kemis pagi Jam 7 saya ditelepon dia meninggal. Meninggalnya apa? Abis sholat subuh, kata ibunya, sajadahnya itu masih terbuka, pak, abis sholat subuh. Jadi dia itu katanya kalau subuh suka ke masjid, tiba-tiba dia ngomong gini, ya, karena dia masih belum menikah, gitu, masih dengan keluarganya, dia anak bungsu, masih dengan ibu bapaknya. Bapaknya mau ke masjid, dia ngomong gini, Pak, saya gak ke masjid pusing, mau sholat di rumah saja itu biasanya jam 6.30 7 itu udah keluar kamar untuk sarapan dan seterusnya. Ini kok enggak keluar kamar juga? Hanya kamarnya terbuka gitu dikit. Begitu sama ibunya dibuka, dia sudah tengkurap di kasur. Sajadahnya masih terbuka. Kata dokter ini kemungkinan besar begitu selesai sholat subuh dia tengkurap. 28 tahun. Ma, sorenya masih ketemu dengan saya diskusi tentang tesis dia Hadirin Saya hanya ingin mengatakan Saya anggap mahasiswa saya ini Kematiannya sangat indah Abis sholat subuh pak. Pertanyaannya Kita seperti apa Walau alam gaib nih. Makanya kita perlu bahas Bagaimana isyarat Al-Quran Petunjuk Quran Agar kita bisa meraih kematian yang indah jadi tema kita pada siang ini, cara meraih kematian yang indah. Yang tadi itu pengantar, saudara-saudara. Tadi pengantar. Betapa pentingnya materi ini maksud saya. Kalau kita lihat, kehidupan manusia itu kan terdiri dari beberapa terminal. Terminal pertama, kita berada di alam rahim. Itu terminal pertama. Berapa bulan, Pak, kita di alam rahim? Keumumannya sembilan bulan sepuluh hari. Walaupun saya lihat di sini ada beberapa yang dulu itu prematur lahirnya. Tapi keumumannya sembilan bulan sepuluh hari. Walaupun saya lihat di sini ada beberapa yang prematur waktu itu. Tapi saya ingin mengatakan itulah di alam rahim. Siapa yang paling berjasa saat kita di alam rahim? Pasti kita bisa semua menjawab ibu kita. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasul kepada siapa aku berbakti? Kata Nabi, ibumu Kepada siapa lagi? Ibumu Kepada siapa lagi? Ibumu Kepada siapa lagi? Ayahmu Bapak-bapak, kita sebagai laki-laki Sebagai suami, jangan tersinggung Kalau istri kita disebut tiga kali Sementara kita disebut sekali Jujur saja, peranan kita itu sebentar Dalam proses kelahiran anak Ada yang lima menit Betul kan? Peranan kita itu sepuluh menit Bahkan ada kasus istrinya baru. Bismillah. Suaminya sudah alhamdulillah. Itu memang parah. Udah gitu istri kita hamil. Begitu hamil. Wahnan ala wahnin. Istri kita itu ketika hamil. Lemah. Bertambah lemah. Bertambah lemah. Dan ternyata di Jawa Barat ini. ya Di Jawa Barat ini. Kematian karena melahirkan. Termasuk tertinggi di Asia. Saya ingin mengatakan. Bahwa betapa pengorbanan ibu Jadi pada saat kita berada di dalam rahim Maka yang paling berjasa Dalam hidup ini adalah Ibu kita Makanya bapak-bapak dengar baik-baik Di dunia ini ada dua wanita yang harus kita muliakan. Satu, ibu kita Karena dia pernah mempertaruhkan Nyawanya untuk kelahiran kita Yang kedua adalah istri kita Karena dia pernah mempertaruhkan Nyawanya untuk kelahiran Anak-anak kita ini yang harus digarisbawahi oleh para bapak. Ada dua wanita yang harus kita muliakan. Satu, ibu. Karena dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran kita. Yang kedua, istri kita. Karena dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran anak-anak kita. Makanya Nabi mengatakan, laki-laki yang paling mulia adalah yang memuliakan perempuan. Dan laki-laki yang paling nista adalah yang menistakan perempuan. Jadilah laki-laki yang mulia, yaitu yang suka memuliakan perempuan. Nah saudara saudaraku sekalian, inilah tahapan kehidupan terminal pertama di alam rahim. Sekarang kita sudah masuk ke terminal kedua, alam dunia. Dunia itu diambil dari kata dana, dana itu artinya dekat, dunia itu artinya sesuatu yang sebentar atau dekat. Disebut dunia itu artinya sebentar. Ibu bapak nikmatnya dunia itu kan sebenarnya sebentar. Bapak, Ibu misalnya menyukai satu makanan, sebut saja batagor. Berapa lama itu nikmatnya batagor? Ketika ada di mulut kita, dikunyah telan, dikunyah telan itu nikmat. Itupun apabila kita belum kenyang. Begitu sudah kenyang, nikmatnya hilang. Misalnya saya pesan batagor tiga sebesar, hidup. kan ada yang sebesar bayi. Tangan bayi ada yang sebesar tangan dewasa Pesen tiga Nikmat Wah. Begitu habis tiga pesen lagi tiga Nah ini tidak akan nikmat yang pertama Jadi yang namanya dunia itu Sesuatu yang sebentar sesaat Jadi nikmatnya dunia itu sesaat Di dalam hadis dikatakan ada empat karakter Kehidupan dunia Satu Menurut surat Al-Ankabut ayat 64 Dunia itu adalah Panggung sandiwara Ini bukan lagunya Ahmad al -Bah. Tapi betul-betul dunia itu panggung sandiwara. Menurut surat Al-Ankabut ayat 24, ya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah lahun permainan. Jadi saya ingin mengatakan apa yang kita alami di dunia ini sebenarnya lebih banyak sandiwaranya. Jadi kita itu hidup di dunia dengan menggunakan topeng. Kita kan bukan aslinya. Ya bapak-bapak di sini begitu anggunnya. Tapi boleh jadi kalau di rumah itu kasarnya luar biasa. Gitu. Saya ingin mengatakan bahawa yang namanya manusia itu tampil dengan topengnya, tidak dengan aslinya. Makanya dalam teori-teori ilmu sosial sampai ada yang disebut dengan teori dramaturgis. Ada saat di mana kita itu berada di front stage dan ada saat di mana kita itu ada di back stage. Ya. Kan ada seorang guru besar, profesor, disegani oleh mahasiswanya, dikagumi oleh teman-teman sejawatnya. Itu ketika di universitas. Tapi begitu di rumahnya, dia menjadi budak istrinya. Digoblo-goblogin. Ambil. Goblo kamu. Oh, gitu kan. Padahal dia itu seorang profesor di universitas terkenal. Dan dia itu disegani oleh mahasiswanya dan dikagumi oleh para kolekannya. Demikianlah hidup di dunia itu kadang bersandiwara. Ya, yang kedua dunia itu tidak pernah mengenyangkan. Ini sifat dunia. Nabi mengatakan, andai kan manusia memiliki dua lembah harta, tentu dia ingin memiliki yang ketiga. Kalau dia memiliki yang ketiga, tentu dia memiliki yang ingin memiliki yang keempat. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dunia itu pak bu tidak pernah mengenyangkan. Ketika bapak pertama kali masuk ke Telkom dengan jadi staff saja sudah alhamdulillah. Nanti pingin lagi naik. Jadi asisten manager. Asisten ah, manager juga cukup. Naik lagi jadi manager. Terus bahkan ketika sudah jadi direktur utama pun. Boleh jadi. Masih ada target-target yang lainnya. Ingat gak ketika bapak ibu masih naik bis kota ketika kuliah. Cita-citanya ingin punya motor. Setelah punya motor. Ah, punya mobil juga biarin. Mobil hijet juga. Begitu udah punya hijet. Ingin yang lebih bagus lagi Ingin yang lebih bagus lagi Itulah Dunia itu tidak pernah mengenyangkan Kemudian yang ketiga Saudara-saudara sekalian Dunia itu sering kali Membuat lupa manusia Atau suka memperhamba. Ibu bapak pernah gak nonton TV Mata itu udah berat Sampai remote control juga sering jatuh Tapi kita tetap duduk di depan kursi Ingin menamatkan film atau menamatkan tontonan. Berarti kan saat itu televisi memperbudak kita. Jadi dunia itu kadang-kadang memperbudak kita. Sebenarnya kepala si pening juga, tapi karena ingin nonton bola jam 3 dia bangun. Bahkan ketika nonton juga matanya itu berat, tapi dia paksa kan. Jadi kadang-kadang ibu bapak, dunia itu memang suka memperhamba dunia. Eh, du, dunia itu suka memperhamba manusia. Kemudian sifat dunia yang keempat itu seringkali membuat manusia terlena. Kata Nabi, nikmatan nikmagulun fiha katsir minannas. Ada dua macam nikmat yang suka dilupakan orang. Ashihhatu nikmat sehat wal faru dan nikmat umur. Itu kalau kita bicara terminal yang kedua Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana meraih kematian yang indah, kita pahami alur kehidupan. Pertama, alur kehidupan pertama itu kita di alam rahim. Dan yang paling berjasa di alam rahim adalah ibu kita. Lalu sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia itu memiliki karakter yang tadi. Sebenarnya seringkali melalaikan kita, seringkali membuat kita terlena, seringkali kita ini suka lupa untuk bersyukur. Sampai Nabi mengatakan ada dua macam nikmat yang suka dilupakan orang yaitu sehat dan umur. Ketika kita sehat kan merasa sehat itu murah. Tapi begitu ada orang yang diponis, dia harus cuci darah, dia akan merasakan betapa ginjal itu sangat mahal. Tapi sekarang kita tidak merasa mahal. Nah, Jadi dunia itu seringkali membuat kita terlena. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang kita akan bicara setelah kita pahami tahapan-tahapan kehidupan manusia, berada di alam rahim, berada di alam dunia, nanti suatu saat kita akan masuk ke pintu kematian. Dan ketika kita berhadapan dengan kematian, kematian inilah sesuatu yang paling misterius di muka bumi ini. Saya tadi katakan, eh, sejam sahabat saya ini masih nelfon, ya, sejam kemudian dia sudah meninggal. Ini mengandung makna bahwa semua orang akan melewati pintu kematian itu. Dan pada saat kita melewati pintu kematian, ternyata kita tidak akan pernah bawa apapun yang biasa menjadi simbol kemuliaan. Saya pernah sampaikan di forum ini, Andaikan saya punya tanah berhektar-hektar, lalu saya meninggal, kuburan saya ukuran berapa? Dua kali satu pak? Tidak mungkin bapak bilang, ahm tuhe hebat ya, kuburannya juga sehektar loh, karena dia itu orangnya kaya banget, tanahnya di mana-mana, makanya dikuburnya juga sehektar, -se enggak, ukuran dua kali satu. Andaikan di belakang nama dan di depan nama saya itu udah ngederet gelar. Begitu Anda lihat kartu nama saya, Anda lihat Profesor, Doktor Aam Amirudin M.Si, M.A, M.MH. Masternya juga empat karena memang hobi sekolah. Ya. Bu, Pak, kalau saya meninggal, lihat batu nisan saya. Doktor sama master sama profesornya ditulis enggak? Enggak. Aam Amirudin bin Nurdin. Sudah aja gitu. Tidak ada Profesor, Doktor Aam Amirudin. Enggak. Aam Amirudin bin Nurdin. Sudah aja gitu. Gitu. Dan andai kan saya punya mobil mewah banyak, karena kan hobi saya kebetulan koleksi mobil-mobil mewah. Yang paling murah mobil saya itu Toyota Alphard. Yang sering dipakai keluarga itu Toyota Alphard. Kalau yang saya sering pakai ke kantor itu Jaguar seri S. ya. Kalau yang suka saya pakai ke undangan itu biasanya BMW seri 7. Kan kalau seri 3, seri 1 kan banyak sekali. Ya. Kalau seri 7 itu jarang karena harganya 2,3 miliar. Nah, yang sering saya pakai hari Sabtu, saya pakai itu biasanya disentul itu Jgua, apa itu Ferrari yang terakhir lah yang harganya 40 miliaran gitu. Pertanyaan saya satu pertanyaan. Dengar itu Teh yang tadi misalnya ya, misalnya. Misalnya gitu. Karena ada ibu-ibu yang di belakang ada yang berbisik ini, "Nah, nyangkanya orangnya kaya banget." <laughs> itu misalnya, makanya saya klarifikasi, misalnya. ...karena di belakang ada yang berbisik... ...nah nyangkai orangnya kaya banget... ...ya itu misalnya... ...bu pak... ...kalau saya sekaya itu... ...artinya saya punya hobi mengoleksi mobil-mobil mewah... ...pertanyaan saya satu saja. ...kalau saya meninggal... ...jasad saya dibawa ke kuburan... ...menggunakan mobil yang mana? ...nah... ...ternyata... Jaguar tidak akan dipakai. Ferrari tidak akan dipakai. BMW 7 tidak akan dipakai. Toyota Alphard tidak akan dipakai. Jasad saya akan dibawa ke kuburan dengan menggunakan mobil L300. Ada tulisan ambulan dari Yayasan Kematian Sewa. Udah gitu L300 itu tahun 97, Banete sudah gunul. Remnya juga harus dikocok. Padahal mobil saya itu ngeteret mobil mewah. Saya hanya ingin mengatakan ketika kita masuk ke pintu kematian, ternyata atribut-atribut dan simbol duniawi itu tidak akan kita bawa. Bukan berarti tidak boleh kita nikmati. Kalau punya, silahkan nikmati. Asal halal, silahkan. Tapi ingat, itu tidak akan kita bawa. Oleh karena itu, ada beberapa rumus dari hadis Nabi dan ayat, ayat Al-Quran yang berkata. Bagaimana caranya agar kita bisa melewati pintu kematian dengan indah? Satu, ini dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Satu, kalau kita ingin pulang dalam keadaan indah, Nabi mengatakan, bergegaslah dalam beramal soleh. Jangan pernah menangguhkan suatu niat kebaikan yang ada pada diri kita. Kun fid dunya ka ka'annaka ghoribun awa'abiru sabilih. Idza asbaha ta falatan wa idza amsayta falatan tadirish Kalau kau punya kesempatan berbuat baik pada pagi hari, jangan pernah kau tangguhkan pada sore hari. Jangan-jangan siang hari juga sudah meninggal. Dan kalau kau punya niat melakukan kebaikan pada sore hari, tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu pagi. Jadi kalau kita ingin dapat husnul khatimah, kalau kita punya niat berbuat baik, jangan pernah kita tangguhkan. Nah jadi bagi teman-teman yang sudah ada rezeki Tidak perlu ibadah haji itu Nunggu jadi asisten manager dulu Kan haji eh, Nanti udah asmen Haji nanti usia 35 Kalau anda usia 30 itu Udah ada rezekinya berangkat Siapa yang jamin bahwa Tahun depan Umur kita aja? Memang duit kita mungkin ada Tapi boleh jadi kesehatan kita tidak ada kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah. Kata Nabi Ida Asbahta. Kalau kau punya niat berbuat baik pada waktu pagi. Falatan tadiri lemasa. Tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu sore. Wa Ida Amsa Kalau kau punya niat berbuat baik pada waktu sore. Tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu pagi. Begitu punya kamu kesempatan bergegas lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Nabi mengatakan ini di dalam riwayat Imam Tirmiti, jangan pernah menyerah kepada kesibukan. Nabi bersabda, wahai hambaku, sempatkanlah kalian beribadah kepadaku, nanti aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan tanganmu dengan rizki dan jangan menjauhkan diri dariku dengan alasan sibuk karena nanti aku akan penuhi hatimu dengan kemiskinan dan aku penuhi tanganmu itu dengan kesibukan maaf ya pak bu kita kadang-kadang suka gini mas, dengar pengajian yuk wah oh, banyak kerjaan, eh sibuk wah oh, dengar hati-hati loh, nanti benar-benar oleh Allah diberi itu kesibukan tapi kalau gini, mas dengar pengajian yuk, hayu Kerjaan banyak, banyak sih banyak, tapi kalau ngikutin kerjaan banyak terus kan kapan selesainya, yuk ngaji, gitu. Jadi begitu kita, gini, begitu kita menyempatkan diri, Allah akan bukakan itu pintu kesempatan. Tapi begitu kita mengatakan, duh sibuk eh, wah sibuk eh, percaya ke saya, itu memang Allah akan beri kesibukan. Tapi Bapak Ibu saya, per, ini ini saya punya pengalaman pribadi yang, wah subhanallah, sabda Nabi ini benar-benar nyata, saya begitu selesai kuliah S1, tadinya mau niat sekolah S2. Tapi gini, wah, boro-boro sekolah S2, kegiatan saja segini seabregnya, udah aja tahun depan. Tahun depan? Wah, sibuk eh. Itu akhirnya dari mulai saya lulus kuliah, baru saya ambil S2 Sembilan tahun kemudian karena saya mengatakan sibuk eh. Sibuk eh. Sibuk eh. Ternyata istri saya bilang, "Pak, kalau papa bilang sibuk terus... Kapan papa tidak sibuk? Itu kata-kata istri saya tersingkat. Akhirnya saya memutuskan... Biarin sibuk juga saya sekolah. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Kesibukan saya tidak berkurang. Tetap. Tapi sekolah juga bisa selesai. Itu subhanallah bisa gitu tuh. Kemudian waktu S3... Sama. Kalau saya mikir sibuk... Sibuk. Tapi saya ambil S3... Kesibukan saya tidak berhenti Terus jalan Sekolah pun jalan Saya hanya ingin mengatakan Teman-teman Jangan sekali-kali anda mengatakan Aduh aku tidak bisa melakukan ini Sibuk Tahukah Nanti Allah benar-benar kasih kesibukan Apalagi itu kalau cuma alasan menghindar dari kebaikan Kan berjamaah Sibuk kan Padahal sebenarnya tidak terlalu sibuk Nanti benar-benar diberi sibuk Tapi sebaliknya begitu kita sibuk Kerjaan numpuk Proyek banyak tapi tetap aku harus sholat berjamaah, Aku tetap harus membina iman aku Aku tetap harus baca buku agama Percaya Allah akan bukakan Pintu kemudahan Nah ini subhanallah Kalau saya sih dengan hadis ini yakin dengan seyakin-yakin Dan Teman-teman Kalau anda punya kesempatan untuk sekolah sore hari Sabtu, minggu Jangan mengatakan ini kalau ada uangnya Kalau Kecuali kalau gak ada uang itu beda lagi Misalnya dana ada Tapi anda pikir gini Wah pekerjaan di telkom saja kadang-kadang sabtu juga masuk gimana aku bisa selesai kuliah coba anda masuk kuliah percaya ke saya nanti anda selesai kuliah dan pekerjaan di telkom juga tidak akan terbengkalai bahwa kemudian nilainya rada butut wajar agak butut ya wajar gitu saya hanya ingin mengatakan apa ini janji rasul kalau kamu mengatakan sibuk sibuk sibuk allah nanti benar kasih kesibukan sama kamu jadi jangan pernah kita menolak Untuk berbuat baik dengan alasan sibuk Dan banyak kan orang yang gini Pak, berangkat haji pak Duit ada, tabungan ada Masih sibuk Percaya ke saya, sampai pensiun pun dia akan sibuk Kalau bukakan pintu kesibukan Tapi walaupun teman-teman begitu sibuk Lalu anda mengatakan Saya harus haji tahun ini Duit ada, sehat ada Cuti bisa, aku akan Biarin pekerjaan malah nanti juga ada ketemu Bentuknya percaya ke saya, haji anda bisa lakukan, pekerjaan pun anda bisa selesaikan, janji Allah itu gak akan salah pak bu, nah ini, jadi kalau kita ingin husnul khotimah satu, begitu niat baik lakukan, begitu kita punya niat baik, jangan menyerah kepada kesibukan, jangan dikit-dikit sibuk, dikit-dikit sibuk nah kemudian yang ketiga jangan terlena dengan kemegahan yang dengan kenikmatan yang sesaat emang dunia itu kan bawaannya eh, indah dunia itu kalau yang akhirat bawaannya itu membosankan coba bapak ibu ketika anda ngobrol dengan istri capek kan kalau misalnya ngobrol dengan istri eh gimana nah biasanya ngobrol dengan istri itu singkat sekali kum salam hmm. ya aku mesti di kantor jadi gimana udah nanti di rumah kita bicarakan ya kum salam rohmatullah lima ah dua menit juga tapi kalau dengan selingkuhan eh ya ya gimana ah Eh ya, aku lagi di kantor tapi ya enggak apa-apa terus gimana tuh? Kamu makan di mana? Ih hebat ya bisa makan jam segitu. Bisa lama. Jadi kalau dulangan selingkuhan tuh bisa lama ini mah kata orang yang pernah berselingkuh, ini Anda jangan suuzon. Anda langsung gini. Itu pengalaman dia kan. Itu suuzon dia. Ya? Itu. Su Saya ingin mengatakan di sini apa? Bahwa apa? Sesuatu yang mengandung dosa itu suka terasa indah. Tapi sesuatu yang mengandung ibadah itu suka bikin boring. Nah, kata Nabi, ya jadi eh, di dalam hadis riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Pak Bu, kita bukan tidak boleh bermegah, silakan bermegah. Yang tidak boleh itu melalaikannya. Di akhirat nanti katanya ada orang yang berteriak, mali, mali, mana hartaku, mana hartaku. Padahal kata Nabi, harta yang sesungguhnya adalah makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, dan harta yang kamu sedekahkan. Jadi Nabi menyebutkan sesuatu yang lebih substansial, yaitu sebenarnya yang namanya harta yang dibawa mati itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai dan apa yang kita sedekahkan. Itu yang dimaksud dengan apabila kita ingin husnul khatimah. Kita jangan terlena dengan sesuatu kenikmatan yang sifatnya sesaat. Nah kemudian yang berikutnya kalau kita ingin husnul khatimah. Kita harus punya jiwa khusyuk. Apa itu jiwa khusyuk? Suatu keyakinan bahwa satu saat cepat atau lambat memang kita akan pulang pada Allah Su yang namanya jiwa khusyuh ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 4546 Orang yang yakin bahawa dia akan pulang dan kembali kepada Allah Kita semua akan pulang Itu persoalan waktu saja Bisa bapak ibu duluan dengan izin Allah Atau saya belakangan dengan izin Allah Atau saya belakangan saudara-saudara duluan Itu pun bisa saja terjadi dengan izin Allah Aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim ushayyada di mana saja kamu berada kematian itu akan menjemputmu walaupun kamu di tempat yang sangat aman walaupun kita di tempat yang sangat aman kalau jatah umur kita habis diambil juga walaupun bapak ibu saya berada di tempat yang sangat tidak aman tapi kalau Allah masih memberikan umur enggak usah khawatir umur kita akan panjang ini dialami oleh salah seorang teman oleh seorang paman, dari sahabat saya Ketika terjadi tsunami, dia itu sedang main di pantai. Dan tem, dan pamannya ini salah seorang yang ketika terjadi surut. Kan sebelum tsunami itu, lautan surut. saat Itu katanya sampai ikan itu menggelepar-gelepar di pantai. Terus katanya dari mobilnya dia ambil ember yang biasa digunakan untuk cuci mobil. Dia ambil ember dan ikan yang menggelepar-gelepar itu dimasukkan ke ember itu. Dan tidak lama kemudian terjadi gelombang pasang yang luar biasa dia terhempas dengan apa dengan pukulan ombak yang begitu hebat wah dah dia enggak ingat apa-apa dia sadar-sadar tubuhnya sudah nempel di pohon dan pohon itu sudah tercerabut dengan akar-akarnya dan pohon itu sudah ada di tengah kota sampai hari ini istri dan anaknya tidak diketahui ada di mana hilang dan dia selamat padahal dia benar-benar ada di pantai dan dia itu salah seorang yang pernah diwawancarai atau menceritakan Kasusnya di di TV Salah satu TV swasta Saya ingin mengatakan Dia berada di medan yang menurut logika kita Seharusnya dia mati Tapi kalau Allah mengizinkan dia panjang umur Panjang umur Tapi ada orang yang di tempat yang sangat aman Kalau memang umurnya sudah habis Selesai juga Nah oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian Kalau kita kan hanya tinggal berjuang Bagaimana kita bisa mendapatkan Kematian yang sangat indah Pertama bergegaslah setiap kali punya kesempatan untuk berbuat kebaikan. alias jangan pernah menangguhkan. yang kedua, yang kedua apa tadi? nah, jangan pernah menyerah pada keadaan. yang lain lupa lagi juga nggak apa-apa ya. nah, jangan pernah menyerah pada keadaan. kemudian yang ketiga, jangan terlena dengan kehidupan yang sesaat, kenikmatan yang sesaat. dan yang keempat, harus punya jiwa khusyuk. Terakhir tentu saja kekuatan doa. Doa. Ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah panggillah aku dalam keadaan aku sedang sangat mencintaimu. Ya Allah matikan wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu harus mewarnai doa kita di setiap sholat. Hadirin itulah beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan bagaimana cara kita meraih kematian yang indah Allahumma inni asyhadu bi annaka antalah la ilaha illa antal ahadussamadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbana qollamna anfusana wa illam tanfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin Ya Allah ampunilah segala kesalahan kami maafkan ya Rabb segala kekeliruan kami Ampuni, Ya Rahman, segala kehilafan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ampunilah segala kehilafan dan dosa kedua orang tua kami. Berikan cinta, kasih, rahmat dan ampunan kepada kedua orang tua kami. Berilah keberkahan kepada mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang sehat. Anak-anak yang cerdas. Jadikan anak-anak kami sebagai jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Jadikan anak-anak kami sebagai sumber keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Sekiranya satu saat kami harus menghadap-Mu. Satu saat jasad dan ruh kami harus berpisah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Robbana la tujikulu bana ba'da idha da'itana. Wahab lana min ladun karohmatan innaka antal wahhab. Rabbana hablana min azwatina wa dzuriyatina kura taayun wajalna lil muttaqina imama Rabbana hatina fi dunya hasana wa fil aashura hasana waqina adabannar Subhana ka Rabbika Rabbil Inzalil Amma yasifun wa salamun ala mursalin Amin ya ar-Rahman Amin ya Rabbal alamin Alhamdulillahirobbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.